Yang mana kali ini masih tetap didukung seperti biasa Candice Shooting, editing, audio, video Yang berlambatkan di kawasan raya Nyimbang, Lamongan, Jawa Timur Sama-sama dengan musisi anda Jawa Timur Yuk, rame-rame kembali Bersama-sama dengan LIA Ladies and gentlemen Kibarnya Cera Sobat yang meriah untuk LIA Okay. Selamat malam, sebelum ya rembang, dekau yang yang kerdal kerdal juga untuk kamu kamu semuanya, dekau yang dulu, juga tak lupa Come on.